Assalamualaikum Saudarluun Berita Malam Medisi hari ini Kamis 13 Juli 2017 dibacakan Ardian Polisi ringkus komplotan pencuri yang beraksi di Kota Sumselam. Polisi periksa 3 sipir LP Loxma terkait napi yang kabur. Seorang calon jemaah haji Asaudi Djaya meninggal dunia. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang padirangkum tim newsroom Serambi Aceh. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sudarlun Satuan Reskrim Polsek Simpangkiri Aceh Singkil berhasil mengungkap komplotan spesialis pencuri sepeda motor dan pembongkar rumah kosong di Kota Sebulsalam. Bahkan polisi berhasil menangkap 12 orang tersangka komplotan tersebut. Kapolsek Simpangkiri AKP Fauzi mengatakan para pelaku pencuri yang diringkus terdiri dari beberapa kelompok dan melakukan aksi kejahatan terpisah di enam lokasi dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Pelaku yang kini ditahan berjumlah 12 orang dan dikabarkan ada beberapa pelaku yang masih buron. AKP Fauzi mengatakan keberhasilan penangkapan tersangka berkat kerjasama polisi dan masyarakat. Pelaku pencuri ini beraksi saat tengah malam terutama pembobol rumah kosong. Sementara untuk pencurian sepeda motor dilakukan saat para korban yang menjadi target mereka lengah. AKP Fauzi menambahkan dari 12 pelaku yang diringkus ada yang masih di bawah umur. Mereka berusia mulai 16 tahun hingga 25 tahun. Semua pelaku saat ini ditahan di mapolsek simpang kiri. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 2 dengan ancaman 9 tahun penjara. Zdarlun penjidik Satreskrim Polres Loksemawe telah memintai keterangan tiga sipir terkait narapidana yang kabur dari LP kelas 2 Loksmawe. Sejauh ini polisi belum menemukan adanya keterlibatan petugas dalam upaya membantu Napi kabur. Seperti diberitakan sebelumnya, Epi Zulfikar, 35 tahun Napi, perkara penggelapan kabur dari LP kelas 2 Loksmawe minggu lalu. Kaburnya Napi ini merupakan kasus kedua pada tahun 2017. Sebelumnya pada Maret 2017 Maulana 26 tahun tahanan hakim dalam kasus pencurian juga kabur dari LP Loksmawe. Kepala LP Kelas 2 Loksmawe Eli Yuzar mengaku sejauh ini EPI belum ditemukan. Namun petugas sipir dan pihak kepolisian masih terus berupaya menangkap kembali napi yang sudah berstatus napi pendamping tersebut. Eli Yuzar juga memastikan dalam kasus kaburnya EPI tidak ada petugas sipir yang terlibat atau yang membantu napi kabur. Sementara kasat reskrim Polres Loksma WAKP Budi Nasuha mengatakan, dalam menindaklanjuti kasus kaburnya Napi, polisi telah memintai keterangan tiga sipir. Dua petugas yang piket pada saat Napi kabur dan satu orang kepala seksi. Sudah lun, satu calon jamaah haji asal Fidijaya bernama Hasna Binti Ishaq Muklis, 65 tahun. Asal Gampung Ulegli, Kecamatan Bandar II meninggal dunia sehingga jumlah kuota haji untuk kabupaten itu berkurang dari 184 menjadi 183. Kepala Kantor Kementerian Agama PDJaya Dr. Andes Ilyas Muhammad mengatakan atas meninggalnya satu CJH PDJaya ini, pihaknya akan segera mengusulkan pembatalan, sementara pergantian saat diserahkan sepenuhnya kepada Kanwil Kemenak Aceh. Dr. Andes Ilyas mengatakan 183 juta, CJH Pidijaya dipastikan masuk kloter 9 tergabung bersama CJH dari Kabupaten Pidi, Sabang, Simelu, dan Kota Banda Aceh. CJH yang tergabung dalam kloter ini didampingi pembimbing ibadah haji Khalid SH dan H. Anwar H. Usman. Untuk melatih CJH menjalani ibadah haji, Kemenang Pidijaya telah melakukan manasik haji sebanyak dua kali dalam bulan ini. Sesuat jadwal 183 CJH Pidijaya akan masuk asrama pada Kamis 24 Agustus 2017 dan keesokan harinya Jumat 25 Agustus 2017 bertolak ke Arab Saudi melalui Bandara simbang Bintang, Aceh Besar. Darlun Sekolah Taman Kanak-Kanak Aba Fatul Ulum, Kampung Baru, Singkil Utara. Aceh Singkil sempat disegel. Penyegelan dilakukan dengan cara digembok pintu dan dipasang papan peringatan agar proses belajar dihentikan sementara sampai tanah lokasi TK diganti rugi. Menurut informasi penyegelan dilakukan awal pekan ini, proses belajar mengajar sempat terhenti sehari. Namun setelah dilakukan musyawarah antara penyegel dan pihak yayasan TK Abah Fatul Ulum serta Dinas Pendidikan Aceh Singkil, proses belajar kembali normal. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil Yusfit Helmi mengatakan, Awalnya tanah TK Abafatul Ulum dihibahkan oleh seseorang. Belakangan ternyata ada warga yang mengklaim memiliki tanah dimaksud dengan bukti lengkap sertifikat. Permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan cara memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah. Sehingga kini proses belajar mengajar di TK Abafatul Ulum kembali normal. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Dalam proses pelelangan paket proyek di wilayah Kabupaten Simalungun masih berjalan lamban sehingga daya serap anggaran daerah pun belum maksimal. Dari data yang diperoleh melalui layanan pengadaan secara elektronik LPSE menunjukkan angka yang tertulis masih rendah. Adapun nilai pelelangan proyek yang telah tayang melalui layanan pengadaan secara elektronik yakni sebanyak Rp245,3 miliar rupiah, dan yang sudah selesai nilai anggarannya sebanyak Rp128,3 miliar. Rupiah. Sementara sisanya masih belum ada keputusan pemenang lelang. Melalui asisten bidang ekonomi dan pemerintahan SIMELU, Hasbi Endera mengatakan lambannya pelerangan proyek tahun ini perlu perhatian khusus dari semua kepala SKPK. Karena ada yang sudah sebulan lelang, bahkan ada paket proyek yang sejak April 2017 lalu belum ada kejelasan pemenang tender. Adapun paket proyek yang belum ada kejelasan pemenang Terdapat di sejumlah SKPK seperti Dinas PUPR 25 paket, Dinas Pendidikan 11 paket, Dinas Perkebunan Kesehatan Hewan 4 paket, dan Dinas Saringat Islam 1 paket. Sehingga daya serap anggaran untuk kegiatan proyek masih belum maksimal. Zalun Ketua Tim Penggerak PKK dan dekras da Aceh Darwati Agani melantik Fitriani Binti Darwis sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Aceh Timur di Gedung Serba Meligo Bupati, Kamis Pagi. Pelantikan ini disaksikan Hasbalah dan Syahrul usai dilantik Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai Bupati dan Wakil Bupati priodi 2017-2022 di Gedung DPRK Aceh Timur. Darwati mengatakan dirinya percaya Fitriani mampu melaksanakan tugas disertai rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai ketua tim penggerak PKK dan Dekranasda Aceh Timur. Apalagi peran PKK dan Dekranasda sangat penting dalam menyukseskan pembangunan di Aceh Timur. Darwati juga mengatakan Fitriani merupakan figur yang sudah sangat memahami Aceh Timur. Karena pada periode lalu Fitriani telah menjalankan program dengan baik. Diharapkan pada periode kedua ini ia bisa membuat terobosan yang lebih baik. Dua hal utama yang diminta Darwati untuk ditingkatkan yaitu aspek ekonomi dan budaya. Dengan demikian identitas kebudayaan daerah akan semakin dikenal seiring berkembangnya perekonomian masyarakat. Sudarlun sebuah jet tempur Filipina tidak sengaja membombardir tentara-tentara Filipina dalam serangan di kota Marawi, Filipina Selatan. Dua tentara Filipina tewas dan 11 tentara lainnya luka-luka dalam serangan salah sasaran tersebut. Ini merupakan kedua kalinya tentara Filipina tewas akibat serangan udara pesawat militer mereka sendiri sejak pertempuran melawan para militan pro ISIS dimulai di Marawi. bicara Militer Filipina Brigadir Jenderal Restituto Padila mengatakan bahwa militer meminta serangan udara dilancarkan Rabu kemarin terhadap sebuah gedung tempat para militan diakini bersembunyi. Namun satu dari empat bom yang dijatuhkan oleh jet tempur FA-50 salah sasaran. Bom jatuh di sebuah area dekat sebuah gedung tempat sejumlah tentara berada dan ledakan yang ditimbulkan menyebabkan sebagian gedung ambruk. Puing-puing dari bangunan gedung yang ambruk tersebut jatuh menimpa tentara dan menyebabkan kematian dua orang dan melukai sebelas lainnya. Padila menyebutkan pertempuran di Marawi yang telah berlangsung 52 hari sejauh ini telah menewaskan 92 tentara dan polisi 392 militan dan 45 warga sipil. Militer memperkirakan saat ini sekitar 100 militan masih menguasai sekitar 1000 rumah dan tempat-tempat bisnis di pusat kota Marawi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permaskian Berita Malam Medis Kamis, 13 Juni 2017. Berita Pagi Serambi FM Anda dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat.